ya memakai pacar. Ya. Hukum memakai pacar dan juga hukum mewarnai rambut. Ya, hukum mewarnai rambut untuk wanita. Ya. Kita ulang, dia ada di halaman 19 nomor 2. Ya. Halaman 19 nomor 2 kata Syekh, "Wa <tuh> amma sabagul mar'ati syarra ra'siha." Adapun Ya wanita mewarnai rambut kepalanya. Fainka nasheiban fainah atas buguhu bigairisawadi. Apabila dia sudah punya uban, ya apabila rambutnya sudah beruban, maka wanita mewarnai rambutnya dengan warna selain hitam. Ya dia boleh mewarnai rambutnya, ya dengan hina dengan pacar tetapi tidak boleh warna hitam. L'amumi nahyihi ini berdasarkan keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam anisubgi bisawad ya larangan mewarnai rambut dengan warna hitam Qala Imam rahimahullah fi salihin dikatakan oleh Al-Imam di dalam kitab beliau Riyadus Salihin bab nahyi wal mar'ati an an khidha bi sy'rihima bisawad Kata Al-Imam bab Dilarangnya laki-laki dan wanita untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam. Ya, jadi silahkan untuk mewarnai rambut, tetapi jangan warna hitam. Wakalah ya. Al Majmu dan juga Al Imam Nawawi berkata di dalam kitab beliau Al Majmu. Ya, jilid 1 halaman 3024. Walafarqohilmanii larangan di sini tidak tidak berbeda. Tidak ada perbedaan pada larangan di sini. Minasir dhabi bissawat, ya berupa ya larangan menyemir rambut dengan hitam. Bayna rojul iwar merah antara laki-laki dengan wanita, ada madhabuna dan ini adalah madhab kita. Madhab syafi'i tidak boleh seseorang mewarnai rambut dengan hitam. Wa masubul marati lishari rosiha al aswat. Adapun seorang wanita Apabila dia mewarnai rambutnya yang masih hitam, ya sekarang bagaimana dia mewarnai rambutnya, padahal rambutnya masih hitam? Kalau tadi kan sudah berubah. Iya. Ria <tuh> tahu walailaunin ahar tujuannya agar rambutnya berubah ke warna yang lain. Iya, ada yang warna blonde, ada yang warna ya ini itu. Falja diarohanaha dalayajus kata Syekh, ayah Saleh Fauzan, aku berpendapat kalau ini tidak boleh. Ia ya. liana huladaiyaleih karena tidak ada hal yang menuntutnya untuk itu lianasawada karena warna hitam itu binisbatilishari apabila dinisbatkan kepada rambut adalah jamal keindahan yang hitam itu bagi rambut adalah kein keindahan walisatashwihan dan bukanlah taswih sesuatu yang jelek sesuatu yang namp menyeramkan tidak yahtajulataghir hingga butuh untuk dirubah. Ya, ini bukan satu perkara yang jelek butuh untuk dirubah. Wa yanawali anna fi dzalika tasyabbuhan bil kafirat. Dan sebab yang kedua kenapa tidak boleh? Karena ini menyerupakan diri dengan wanita-wanita kafir. Ya, tidak boleh seorang muslim atau seorang muslimah menyerupakan dirinya dengan kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah Ibnu Utsaimin dalam permasalahan mewarnai rambut itu ketika rambutnya masih hitam, beliau berpendapat boleh selama tidak untuk tujuan meniru orang-orang kafir. Iya. Selama uh, tidak diniatkan atau tidak mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Kenapa? Karena mewarnai rambut bukanlah hal ibadah. Iya, bukanlah hal ibadah. Nah, permasalahan-permasalahan yang muamalah, permasalahan-permasalahan yang mubah itu hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang melah Larang. Iya, hanya saja seperti Syekh Saleh Fauzan Ibnu Taimiyyah rahimahullah juga mengatakan kecuali kalau niatannya pengen mirip orang kafir. Sekarang lagi masanya misalnya gitu. Iya, rambutnya diwarnai dengan rambut warna jagung, tetapi hanya sedikit. Misalnya hanya, misalnya hanya segenggam misalnya. Iya, beberapa lembar dari rambutnya. Iya, dan ini meniru wanita kafir. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah melarang. Mantasyabahabi kaumin fahuamin hum. Barangsiapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Ini larangan. Iya. Kabar ini maknanya larangan. Larangan seorang Muslim untuk menyerupakan diri dengan orang-orang ka kafir. Tapi kita masuk poin yang ketiga. Wa yubaulil marati antatahala minadhabi walfildhoh. Permasalahan yang ketiga ini adalah permasalahan hukum menggunakan emas atau menggunakan perak untuk kaum wanita. Iya. Apa hukum wanita menggunakan perhiasan dari perak atau dari emas? Wa yubahu mar'ati dan dibolehkan untuk wanita. Anta tahalla untuk dia berhias minadhahabi walfiddah dengan emas ataupun perak bimajarat bihil adah sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaan ya. wanita adalah berhias dengan kalungkah, dengan cincinkah, dengan antingkah, iya dengan gelangkah, dengan gelang kakikah, iya. Wa hadza bi ulama dan kebolehan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Lakin la yajuzu laha an tudhirahu maharim akan tetapi tidak boleh bagi wanita untuk menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahrum ya, jadi bolehnya menunjukkan kalungnya, antingnya, cincinnya ya itu kepada bapaknya ke suaminya, ke pamannya ke keponakannya ke barakallahu fikum ke cucunya, ya, ke kakeknya boleh, tapi kalau untuk selain itu tidak boleh baltasturuhu, bahkan endahnya wanita menutupi perhiasan tersebut Khususan endal huru jimin bait, ya lebih khususnya ketika wanita keluar dari rumah. Hei, nggak boleh bercanda. Hei, nah, nanti di -ikob. Nah, khususan endal huru jimin bait, khususnya ketika keluar dari rumah. Wata arut linal daririjali ilaiha, ya ketika dia, ia berada di kondisi dia ini bisa dilihat oleh kaum lelaki, ya di luar atau di mal di pasar ya ini kan tempat-tempat umum yang orang-orang yang bukan mahrum pun bisa melihat ini tidak boleh liana liana gali kafitnatun karena hal itu adalah fitnah iya dia membuat orang untuk terjatuh ke dalam dosa iya wakat nuhiyat antus mi arrijala sautahul ihyat dan wanita itu Wanita itu dilarang untuk memperdengarkan suara perhiasannya kepada kaum laki-laki Dia pakai cadar, dia pakai baju besar Ditutup naam anggota tubuhnya Tetapi dia kemudian menggerak, menggoyangkan tangannya Agar kalungnya atau agar gelangnya berbunyi Atau menggerakkan kakinya Agar gelang di kakinya berbunyi Ini tidak boleh Dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran Iya Wa qad nuhiyat 'antusmi ar-rijala sautahu dan sungguh wanita itu dilarang untuk memperdengarkan suara perhiasannya kepada kaum laki-laki allazi fi rijliha perhiasan yang ada di kakinya di balik bajunya. Dalilnya Allah mengatakan di dalam surat Nur ayat ke-31. Wa la yadribi nabbi arjulihinna dan janganlah wanita-wanita itu menghentakkan kaki-kakinya. Liuk lama majukti na tujuannya untuk memberitahu apa yang disembunyikan dari perhiasan perhiasannya ini tidak boleh. Eh, fakih fabil huliyahir yang tersembunyi saja tidak boleh untuk diperdengarkan, apalagi perhiasan yang dia itu dohir seperti cincin kan dohir ya. Nah maka ini tidak boleh harus ditutup-tutup. Wallahu a'lam bishawwah. Eh. Permasalahan berikutnya Kita selesai Dari fasal yang kedua Kita masuk kepada Fasal yang ketiga Al-Faslu Thalithu Fasal yang ketiga Ahkamun tahtasubil haid Wal-istihadah Wal-nifas Pasal yang ketiga ini adalah hukum-hukum yang khusus ya terkait dengan haid dengan istihadah dan nifas. Ya, jadi ini adalah darah kebiasaan wanita. Ya. Jadi kalau pertama yang dulu apa? tentang na'am jasmani wanita, masalah kuku, masalah rambut, ya. Kemudian yang kedua perhiasan wanita. Ya, seperti barakallahu fikum namun mewarnai rambut ya atau memakai perhiasan. Pasal nah, yang ketiga yang terkait dengan wanita adalah darah kebiasaan mereka, apakah hayut ataukah istihadhah, ataukah nifas. Dan kaum laki-laki perlu tahu. Kenapa? Karena laki-laki pem adalah pemimpin keluarga. Kalau dia jahil tidak tahu tentang permasalahan ini sehingga istrinya tidak diajari, bisa jadi akhirnya istrinya tidak sah salatnya. Iya. Atau dia meninggalkan satu kewajiban Misalnya sudah bersih ya Dari haid Tapi dia tidak tahu kalau punya kewajiban harus langsung mandi iya. Nah Jam 2 dia bersih iya. Tapi dia tidak segera mandi Dia baru mandi baru asar Akhirnya dia dosa tidak sholat Di waktu duhur Laki-laki walaupun ini hukum terkait wanita Laki-laki juga harus tahu iya. Awalan al-haid Yang pertama adalah haid Ta'riful haid. Pembahasan pertama adalah definisinya. Apa sih definisi haid? Iya. Al-haydu al-haydu fil lughati huwa saylan. Haid secara bahasa adalah sail, saila, aliran. Haid secara bahasa adalah aliran. Iya, air yang mengalir. Wal haidu syar'an dan secara bahasa secara syariat haid itu damun yahruju min qari rahimil mar'ah. Dia adalah darah yang keluar dari lubang rahim. Ya, dari liang rahimnya wanita. Ya. Sebagaimana kita tahu di dalam perut wanita ada rahim dan rahimnya itu ya berupa ruangan. Iya. Sementara haid adalah darah yang keluar dari lubang atau ruangan rahim wanita fi awqatin ma'lumah pada waktu-waktu yang tertentu min ghairi maradin wala isabatin ya, tetapi darah ini bukanlah darah ini disebabkan sakit bukan darah sakit darah kebiasaan di waktu-waktu tertentu wanita tahu itu dia bukan darah karena sakit wala isabah bukan pula karena adanya na'am uh, semacam musibah apakah dia keguguran atau terpukul tertendang iya na'am wa inna huwa syai'un Darah ini adalah sesuatu yang Jabalallahu alaihi banati Adam Yang telah Allah karuniakan ya, Secara jibiliah kepada putri-putri Adam ya, Allah sudah menjadikan ini sebagai fitrahnya Anak atau perempuan Anak perempuan A, Adam Allah ciptakan haid ini Di dalam rahim Litagziyatil walad firrohim Tujuannya satu, untuk memberikan asupan gizi kepada anak yang masih di dalam rahim. Jadi kalau ibu hamil, rata-rata kebiasaannya dia tidak haid. Kemana darah haidnya? Kepada darah darah haidnya itu dihisap oleh rahim, ya, oleh janin untuk jadi makanan dia. Iya. Waktu alhamli ketika hamil. Semayatawahak yata yatahwalulabanen kemudian setelah si ibu lahir melahirkan anaknya haid itu berubah menjadi air susu haid itu berubah menjadi air susu ya, makanya perawan dia tidak keluar air susu yang keluar air susunya ketika dia melahirkan ya, dia tidak haid kenapa darah haidnya berubah menjadi air susu faidalam takunil maratu hamilan wala murdian Maka ketika wanita itu tidak hamil, tidak pula dia menyusui, bakiyahadadam la musrifalahu. Maka darah ini pun tidak lagi ada alirannya, tidak ada, tidak lagi tersalur, tidak tersalur jadi jizi janin, tidak juga jadi tersalur menjadi laban, menjadi susu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia pun keluar. Fayakrujufi awqatin maalumah dia pun keluar di waktu-waktu tertentu. Tu, bil ada. Ya, Ia yang diketahui waktu ini dengan kebiasaan wanita tahu kapan dia biasa haidnya. Ahdau roti syahriyah pada siklus bulanannya, pada siklus bulanannya. Pembahasan kedua adalah sinul haid, usia haid. Kapan wanita itu, ya, tertimpa haid pada dirinya. Asinu alladhi tahidu Fihil mar'atu Usia yang wanita Dia haid pada usia tersebut Ghaliban Keumumannya Aqallusinni tahid Fihil mar'ah Tis usinin ya. Keumumannya ya Usia yang Paling minimal Wanita haid itu Adalah usia 9 tahun Usia sembilan tahun, ya mayoritas keumumannya wanita itu haid paling minimal usia sembilan tahun. Ilhamsi <sum> nasanah sampai usia lima puluh tahun. Sampai usia lima puluh. Dalilnya Firman Allah subhanahuwataala di dalam surat At-Talaq ayat keempat. Walla iya isna Minal mahidhi min nisa'ikum Inir tabatum faidatu hunna salasatu ashur walla ila mihadna. Ya. Dan wanita-wanita yang sudah na'am putus asa dari haid. Ya, fallai yaisna. Kata Sheikh Saleh di sini, wanita-wanita yang yaisna, yang putus asa di sini maksudnya adalah man balaghon, man yaitu wanita yang sudah sampai usia 50 tahun. Ya. Wala'i ya wanita-wanita yang sudah menopause, ya, yang sudah uh, putus asa dari haid. Tadi tafsirnya apa? Yang masuk usia 50 tahun. Min nisaikum di antara wanita-wanita kalian. Inirtabtum apabila kalian ragu. Jadi apabila ada seseorang yang ingin mentalak, mencerai wanitanya Berapa iddahnya, berapa lama iddahnya Kalau dia masih haid, maka iddahnya itu talah satu kuru, tiga kali suci ya, Biarkan dia tiga kali haid, tiga kali su, suci Baru setelah itu ya dia boleh menikah dengan wanita lah Dia boleh menikah dengan laki -lah, laki lain tapi kalau belum sampai tiga kali suci Maka wanita ini belum boleh menikah dengan laki-laki lain Dan suami yang mentalak dia, mencerai dia masih boleh untuk rujuk Tanpa akad yang bah, yang baru Tapi kalau sudah tiga kali suci Wanita ini boleh menikah dengan yang lain, laki-laki lain Kalau bekas suaminya mau lagi sama dia Maka dengan akad yang bah, yang baru Dengan uh, mahar yang baru Dengan walimah yang baru e. Eh, Tohim. Adapun bagi laki-laki yang ingin menceraikan wanita istrinya yang telah sampai usia monopos, kalau dia ragu akan hal itu, maka kapan idahnya tidak bisa lagi tiga kali suci. Maka kata Allah salah satu asyubu. Ya idahnya tiga bu, tiga bulan. Diganti dengan hitungan bu, bulan wala ilam yahidna begitu pula istri-istri yang belum haid ini menunjukkan istri yang belum haid pun boleh dinikahi kalau seandainya mau diceraikan dalam kondisi belum haid maka berapa idahnya? tiga bu wala ilam yahidna hunnasigor dia adalah wanita-wanita yang masih kecil dunatis'i yang di bawah sembilan, bawah sembilan tahun ini usia haid Ya, jadi kita sudah tahu apa definisi haid, apa juga usia kapan wanita itu tertimpa haid. Wallahu ini yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka